Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inna nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina.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 Wa joka on kunnioittanut meitä. Jumala on kunnioittanut meitä. Jumala on kunnioittanut meitä. untuk on kunnioittanut meitä. Jumala on kunnioittanut meitä. Jumala Karena sesungguhnya mensyukuri atas segala nikmat yang telah Allah curahkan kepada kita adalah sebagai kewajiban, sesuatu yang wajib bagi kita. Wajib untuk ditunaikan, syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan malam hari ini Perkenankan Saya untuk berbicara di hadapan antum semua Masih berkait Tentang masalah Tarbiatul Abfal Yang sebenarnya Sudah disampaikan Disampaikan Beberapa hari lalu Namun Satu hal Yang perlu diketahui Dari beberapa Tindakan Yang tidak tepat Kalau boleh dikatakan sebagai sebuah kesalahan Tindakan-tindakan tepat Dalam proses mendidik anak Di antaranya sering kita temui Kita jumpai Orang tua ataupun pendidik Tidak menyadari bahwasannya Kita sebagai manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan lemah sebagaimana firman-Nya wa insanu dan diciptakannya manusia dalam keadaan lemah Lemah dari berbagai sudut, lemah dari berbagai sisi, dan hendaknya bagi orang tua, pendidik menyadari hal ini, bahwasanya kita sebagai manusia, telah diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan, serba memiliki keterbatasan Dengan menyadari keterbatasan-keterbatasan yang ada hendaknya kita memiliki sikap untuk saling menutupi keterbatasan yang ada Ta'awun Saling memberi pertolongan, saling membantu di dalam menunaikan amaliah dalam hal ini khususnya adalah melakukan proses tarbiyah bagi anak-anak kita. Karena sesungguhnya ta'awun telah diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam hal kebaikan. DAN hendaklah kalian tolong menolong dalam melakukan kebajikan dan takwa dan janganlah kalian tolong menolong dalam hal melakukan dosa dan permusuhan Dengan sikap menyadari keterbatasan-keterbatasan yang ada pada kita. Kita pun hendaknya lebih menonjolkan sikap penuh pengertian. Sikap tasamuh, lapang dada. Bukan berarti kemudian lantas kita membenarkan kalau ada sikap kekeliruan atau kesalahan. Tetap, kekeliruan, kesalahan itu tetap harus diperbaiki. Tetapi tentunya ketika kita ingin menyampaikan proses nasihat itu dilakukan juga dengan cara-cara yang bijak. Dengan cara-cara yang penuh kesopanan, kesantunan. Penuh etika, sehingga kemudian di dalam menyampaikan hal-hal yang semestinya diperbaiki, tidak lantas menjadikan seseorang tersinggung atau merasa direndahkan kehormatannya. Demikian juga sebaliknya, seseorang yang menerima nasihat, hendaknya tasamu, lapang dada. Tepo seliro. Untuk menerima nasihat itu. Dan berusaha. Bila memang ternyata melakukan kesalahan. Berusaha untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Dengan memohon pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Agar bisa. Memperkokoh hati. Untuk kemudian bisa bangkit dan memperbaiki kesalahan tersebut Sehingga dengan demikian Kesadaran kita bahwasannya diri kita adalah Sebagai makhluk yang lemah Tidak menjadikan kita kemudian menjadi makhluk Yang ingin Menonjolkan segala sesuatunya Menonjolkan diri Ingin Pendapatnya Selalu yang diterima Tanpa menghiraukan Ada pertimbangan-pertimbangan Atau pendapat-pendapat yang lain Maka Ini adalah sisi Kelemahan manusia Kita harus menyadari Dan terhadap anak didik kita pun kita sadari bahwasanya mereka masing-masing memiliki keterbatasan, memiliki kelemahan. Dan bagi orang tua tentu tidak memaksakan apa yang menjadi kehendaknya tanpa melalui proses dialog, tanpa melalui proses menanamkan pengertian yang baik kepada anak-anak kita. Tentunya disertai dengan penuh kasih sayang Disertai dengan penuh kearifan, kebijakan Sehingga kemudian hal-hal yang tidak diinginkan Bisa dieliminir, bisa dijauhkan untuk tidak kemudian terjadi Sisi lemah lainnya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan innal insana khuliqa jazu'a. Sesungguhnya manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bersifat suka mengeluh. Dan apabila manusia itu ditimpa dengan kesusahan, jazu'a dia berkeluh kesah. Ya. Ini adalah watak dasar manusia. Ya. Maka apabila ada keluhan-keluhan, ya ditampung. Karena itu memang watak manusia yang suka Mengeluh Ada hal-hal yang tidak bisa Terpuaskan Ya diterima Karena memang watak dasar manusia Adalah sesuatu yang Bersifat mengeluh Namun demikian Hendaknya keluhan-keluhan tersebut Kita tangkap sebagai bentuk Kecintaan mereka kepada kita Orang tua mengeluh kepada kita Kita maknai sebagai wujud bahwasannya Orang tua tersebut penuh perhatian kepada kita Jadi utamakan berpikir positif Jangan ketika ada orang tua mengeluh kemudian kita Berpikir negatif Ah, bisanya cuma usul, usul, usul Tapi tampung, tangkap usulan tersebut Dan kedepankan husnudan Prasangka yang baik Bahwasannya Usulan, adanya usulan tersebut sebagai bukti Bahwasannya mereka adalah orang-orang yang penuh perhatian kepada kita Dan tentunya, keluhan-keluhan tersebut Kita respon pula dengan cara yang baik. Minimal mengucapkan. Jazakumullahu khairan. Terlepas dari dia membuat usulan tersebut niatnya seperti apa. Yang jelas secara bahir. Dia memberikan usulan-usulan yang kita nilai sebagai sesuatu yang positif. Wujud dari kepedulian Mereka untuk memperbaiki keadaan diri kita Maka manakala kita memiliki Cara berpikir yang positif seperti ini ya. Maka mudah-mudahan Silang seketa ya. Kemudian juga Perbedaan-perbedaan Bisa ditepis Karena kita masing-masing menyadari bahwasannya kita sebagai manusia memang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai makhluk yang senang, yang suka berkeluh kesah. Sisi kelemahan lainnya harus kita sadari. Bahwasannya dalam diri kita ini ya. Ada unsur-unsur negatif Watak-watak pembawaan-pembawaan yang jelek ya. Hal demikian tergambar ya. Sebagaimana Di dalam doa Sayyidul Istighfar ya. Sebagaimana hadis. Yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari Di dalam doa Sayyidul Istighfar tersebut Ada lafad yang berbunyi bika min ma Aku berlindung kepadamu Ya Allah Dari kejelekan apa yang telah aku perbuat Menunjukkan bahwasannya Pada diri manusia Punya tabiat Sesuatu yang jelek Dan ini harus kita sadari Pada diri kita masing-masing Ada faktor-faktor negatif Yang harus diwaspadai Jangan sampai kemudian faktor-faktor negatif Faktor-faktor yang buruk, yang jelek ini Lebih menonjol Daripada faktor-faktor lainnya. Sehingga kemudian. Perilaku kita. Tindakan kita. Cara berpikir kita. Ucapan kita. Perkataan kita. Lebih banyak mengeluarkan sesuatu yang buruk. Yang jelek. Waliyadzubillah. Maka dengan menyadari. Bahwasannya. Kita ini makhluk yang serba terbatas. Ya. Maka hendaknya kita benar-benar bisa mewaspadai keterbatasan-keterbatasan ini, satu dengan lainnya saling menutupi, ya. kelemahan satu ditutup oleh kelemah oleh kekuatan yang lain, mungkin di Di satu sisi orang tersebut kuat Tapi sisi yang lain lemah Ditutup oleh yang mampu menutupnya Terus Sehingga Dengan upaya-upaya Ta'awun Dengan dasar Semuanya ingin Berbuat tentang kebajikan Dan taqwa Maka ta'awun itu terus bergulir Ini penting Tabiat-tabiat yang merusak, yang negatif, yang buruk ini harus di, ya, ditekan semaksimal mungkin. Dan tabiat yang buruk ini akan dipengaruhi pula oleh lingkungan. Sudah memang membawa bibit yang tidak baik disiram pula oleh pupuk kehidupan. Apa disiram oleh pupuk kehidupan? Tabiatnya memang ya, Ada sesuatu yang jelek pada manusia ya, Ditambah dengan lingkungan yang tidak baik Biah Lingkungan yang tidak baik Lingkungan yang tidak baik dari mana? Bisa diciptakan oleh diri kita sendiri Bisa pula Dibuat oleh orang-orang di luar kita Contoh, lingkungan buruk yang dibuat oleh orang-orang di luar kita. Manusia pada umumnya ingin mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya. Tidak memedulikan bahwasannya akibat dari dia berpikir secara kapitalis yang penting dapat uang. Sikap yang demikian ini ternyata memudaratkan, membahayakan orang lain. Contoh, seseorang ingin mendirikan ya, Warnet Atau PS Atau game online Dia hanya berpikir secara finansial Saya keluarkan modal Saya harus keruk keuntungan Apa yang dibuka Mainan game online Apa yang dibuka Atau internet apa yang dibuka, tidak peduli. Apakah suatu yang baik, suatu yang jelek, tidak ada urusan. Yang penting dia sudah menggunakan, kemudian bayar, sudah selesai. Tidak menimbul, tidak berpikir dampak dari ulah atau perbuatannya. Saya temukan seorang santri ya. tidak di sini, insya Allah di sini baik-baik semua. Dia pulang liburan, rupanya di rumah orang tuanya dulu memang senang komputer, bahkan konon katanya suka apa membuka. Rental. Ketika anaknya liburan, sambungan internet, jalan, namanya anak kan ingin tahu, ya kan? Dia ingin tahu di internet Jakarta itu apa? Tanya ke paman Google. Simbah Google ini menjawab namanya dengan kata kunci Jakarta keluarlah. Kalimat Jakarta ibu kota Indonesia. Keluarlah kalimat Jakarta di tengah malam. Keluarlah kalimat remang-remang Jakarta. Pokoknya yang ada keluar Jakarta, Jakarta, Jakarta keluar semua. Ya anak kan tinggal klik, klik, klik, klik. Begitu remang-remang Jakarta, klik, uh gambarnya. Ya anak tidak bisa. Disalahkan secara mutlak memang tidak bisa. Karena dia ingin tahu Jakarta itu seperti apa. Gambarannya orang yang katanya pergi ke Jakarta, di sana ada monas, di sana ada kebun binatang Ragunan, di sana ada bayangan dia positif, tapi begitu dengan kata kunci Jakarta ternyata banyak sekali yang keluar dimuntahkan oleh mbah Google-nya itu. Begitu klik tentang undercover Jakarta. Misalnya Ternyata gambarnya Waliyahubillah Nah dari situ kan anak Mengenal Ini contoh keburukan yang Secara tidak sengaja ya, Ditemukan oleh Sang anak Maka perlu kita pendampingan Jelaskan internet itu nih manfaatnya seperti ini, tapi bahayanya nih begini nih, kamu mau nggak lihat bahayanya? Satu sisi memang kita harus mengarahkan, karena kadang-kadang ada anak yang rasa keingin tahuannya luar biasa, manakala kita bendung 100%, jangan dia mencuri-curi. Ya. Yeah. Orang tuanya sedang pergi kesempatan, ya. buka internet, buka game online. Game online sekarang bisa ya. kita temukan santri main game, game, game apa game online, ternyata sudah masuk dalam kategori judi, karena harus bayar dulu berapa ratus ribu nanti dapatnya ya, bisa lima ribu, satu juta hasil dari permainan game online sudah unsur-unsur naisir judi online ini sekedar uh, tembak-tembakan, koboi koboyan ya, jadi pilot pesawat, terbang ada beberapa permainan yang sudah ya, masuk dalam kategori perjudian ini patut diwaspadai Ya, apabila di sekeliling kita Sudah ada warnet Berarti sudah harus ada warning ya, toh? Sudah ada instalasi internet ya, Harus ada Kewaspadaan itu ditingkatkan ya. Kenapa demikian? Karena dasar manusia ini memiliki Kejelekan, itu harus ya. Faktor kejelekan ini jangan sampai Kemudian mengganas ya. Jangan kemudian faktor kejelekan Yang ada pada diri manusia ini Meraksasa Menjadi sesuatu yang lebih Menonjol dibandingkan Tabiat-tabiat baik Yang ada pada diri manusia Ya maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada umatnya untuk membaca doa sayyidul istighfar di kala pagi dan petang hari ya di antara lafadnya, bika min ma sonatu, aku berlindung kepada engkau ya Allah ya. dari keburukan dari kejelekan Dari kejahatan Yang telah aku perbuat ya. Nah, Kaitannya dengan proses pendidikan anak Hal-hal nah, lingkungan yang akan memberi dampak ya, Kejelekan tersebut Dieliminir Dicegah ya. Ada sebuah kasus Jadi ada anak Ikhwa pulang dari kahfid tempat dia belajar dari pondok ya, pulang ke rumah namanya teman namanya anak kalau sudah usia enam tujuh tahun kan relasinya sudah tidak relasi di sekeliling rumah lagi kalau empat tahun mungkin masih relasinya antara ayah ibu kakak ya ke anggota keluarga dekat. Tapi begitu sudah 6, 7, 8 tahun Relasinya kan berubah Hubungan interaksi Pertemanan sudah, sudah berubah Ke dunia luar Ceritanya pulang Dari pondok Sore Ya namanya anak-anak main Main ke tetangganya Ternyata di tetangganya Ya namanya tetangga orang awam Disitu ada televisi, anak nonton. Hasil tontonannya ini dibawa ke pondok. Bentuknya entah lomba goyang. Ya kan? Entah bentuknya nyanyian dibawa ke teman-temannya di pondok. Gurunya loh. Kok ini anak-anak pada bisa nyanyi dari mana? Usut punya usut, ternyata dari si Fulanah ini. Ya, akhirnya dipanggil. Dimarahi, di ya, Peringatkan. Yang memperingatkan rupanya tidak bijak. Ya, anak saja yang dicecar. Ya, anak akhirnya lapor ke Begitu pulang lapor ke orang tuanya Tadi aku dimarahi Sama ustada Orang tua tidak terima Ya kan nah, Datang ke pondok Ya terjadi apalah yang Terjadi ya, Sebenarnya kan kalau kita Ingin berpikir sedikit saja Anak ini dari mana Kan ditanya saja Kamu bisa nyanyi dari mana kan begitu? kamu bisa nyanyi dari mana? aku nonton televisi kok. di mana nonton televisinya? di rumahnya Pak Fulan. oh ya? ya kamu kalau nonton televisi selalu di situ. iya. jam berapa kalau nonton? ya pulang dari Pondok. oh begitu? ya. catat nama ya. rumah tetangga yang suka didatangi oleh anak ini. Jadi catat Setelah dapat data Dari anaknya seperti itu Panggil orang tuanya ya. Atau kalau tidak, terkesan, tidak ingin terkesan Ada satu masalah besar Kita yang datang ke rumah orang tuanya Bicarakan baik-baik dengan orang tuanya Ini ada kasus Kejadiannya seperti ini Seperti ini Seperti ini ya. Putri bapak, putri ibu melakukan begini begini begini di pondok sehingga anak-anak terpengaruh. Sekarang solusinya bagaimana? Bagaimana kalau kita beranjak sana bertamu ke rumah Pak Fulan ini yang punya televisi? Maksudnya apa? Maksudnya kita sampaikan. Pendidikan kita ini seperti ini, tolong kalau ada anak-anak yang menonton, datang ke rumah ini menonton, tolong di, dilarang. Nah, jadi ini pendidikan melibatkan semua unsur. Kita merangkul semua unsur demi dalam rangka apa? Menjaga anak-anak. Jadi akhirnya tetangga pun dilibatkan untuk proses pendidikan itu. Orang tua juga dilibatkan, guru pun sebagai pemrakarsanya. Sehingga dengan demikian, begitu anak besoknya datang lagi ke rumah itu, "Eh, sini-sini. Matikan TV-nya." Kan anak nggak tahu, "Loh, kenapa kok bisa?" Nah, itu sudah permainan tingkat papan atas lobby lobi atas Kan begitu Yang tahu anak keputusannya Oh tidak ada televisi sekarang Kan cantik Mencegah Hal-hal ya. yang bisa menumbuhkan kejelekan pada diri anak Dengan cara-cara kita menggalang kekuatan bersama Ini satu contoh saja Yang pernah terjadi Ya Nah, Mana kalau kita menemukan kasus-kasus yang serupa Barangkali kita perlu membuka Ruang-ruang komunikasi Dengan berbagai sisi nah, Ini satu sisi Ketika kita menyadari Kelemahan-kelemahan Kemudian kita bertahun Satu sisi ya, Menutupi kelemahan yang lain dalam bidang kesehatan juga seperti itu kalau di sini ada tenaga tenaga medis dokter segala macam ya dilibatkan untuk partisipasi aktif di dalam pondok misalnya apa pemeriksaan santri sebulan sekali kan penting diketahui pemeriksaan gigi minimal enam bulan sekali misalnya Saya memberikan contoh apa yang sudah dilakukan saja di, di Solo, melebar lagi, membantu para umahat pemeriksaan umahat, jangan dikira umahat, kadang-kadang kita lalai memperhatikan kesehatan umahat, hamil terus setiap tahun, ya kan? Tapi tidak memperhatikan kadar kalsium yang ada pada diri Umahat. Janin yang dikandung itu karena kekurangan kalsium akhirnya menyedot kalsium yang ada pada diri Umahat. Sehingga belum waktunya dalam posisi usianya masih muda tulang-tulang Umahat sudah. Sudah apa? Sudah. Ya keropos giginya sudah ompong segala macam gitu Karena kalsiumnya diambil oleh janin ya, Oleh anak yang masih di dalam kandungan Hal-hal yang demikian perlu dideteksi ya. Bila perlu mungkin para tim medis tim kesehatan adakan ya, Pemeriksaan ya Dibuat database-nya, siapa saja umahat yang sekarang dalam kondisi keadaan hamil, hamil berapa bulan, berapa bulan. Itu sangat penting untuk nanti HPL-nya kapan ada datanya. Kenapa? Kadang-kadang ada kondisi-kondisi darurat. Ini pengalaman di Solo. Ternyata umahat ini diprediksi oleh tim medis melahirkannya harus sesat. Nah, ketika kita sudah mengetahui dari jarak yang sekian lama setidak-tidaknya ya oh ini ikhwannya tidak, tidak mampu ikhwahnya tidak mampu ini usahanya ya sangat minim lah bagaimana caranya ini nanti dia sementara dia nanti proses kelahiran itu harus begini begini begini mengeluarkan biaya banyak nah dari sudah jauh berbulan-bulan Sebelumnya sudah digalang dana Untuk me Membantu Terus Pendataan-pendataan Tidak ada Allah Semuanya memang takdir Allah Tetapi kan ada ikhtiar Kita sebagai manusia Demikian juga Anak-anak yang lahir ya, ya, Ditimbang Setiap bulan bertambah atau tidak. Loh, kok bulan kemarin anak ini 10 kilo. Bulan ke depan kok jadi 9 kilo? Ini ini ada apa ini? Ada apa ini? Kan bisa langsung diprediksi. Ternyata kurang gizi. Kenapa kurang gizi? Oh, memang penghasilan orang tuanya menurun. Ayo segera talangi. Jangan sampai kemudian kekurangan nutrisi. Kenapa kita harus berbuat seperti ini? Satu orang anak itu adalah kader dakwah kita. Jangan sampai disia-siakan. Selamatkan dia. Selama kita bisa untuk membantu menyelamatkannya. Jangan mau oh, itu anaknya fulan. Lo, anak fulan anak salafiyin. Ini aset bagi dakwah kita. Jangan disia-siakan. Aset ini aset. Jangan kemudian kita menganggap remeh. Apa sih artinya menimbang setiap bulan? Penting ini masalahnya data. Data untuk kesehatan. Ya memang semuanya ba'dallah, takdir Allah. Tetapi kita kan ikhtiar. Ini penting. Perhatian kepada anak-anak kita sebagai aset masa depan kelangsungan dakwah salafiyah. Terkhusus di negeri kita. Kenapa kita berbuat seperti ini? Kenapa kita perlu ta'awun seperti ini? Ta'awun ini dalam rangka untuk menutupi sifat kita sebagai manusia yang banyak memiliki keterbatasan. Keterbatasan. Ini penting untuk kita renungkan dan memang kalau bagus cocok dengan lingkungan ini ya mari kita usung bersama-sama tapi insya Allah ya, selama manusia itu normal butuh kesehatan fitrahnya manusia butuh kesehatan hal-hal ya. yang seperti ini tidak ada lain adalah sebagai wujud kepedulian kita Kepada dakwah ini Wujud kepedulian kita Kepada generasi-generasi Anak-anak kita Yang akan melanjutkan Estafeta perjuangan Dakwah ini Jangan sampai mereka Lahir dalam keadaan Yang serba-serba Kekurangan Yang lain kan bisa tahu Bisa membantu Minum madu ya. Dulu waktu saya kecil Masih ingat saja kalau sekolah Dulu bawa gelas Karena ada pembagian susu dari apa? Dari WHO kalau tidak salah Apa Dari UNISA atau dari apa? Gitu. Untuk bangsa Indonesia Jadi sekolah bawa gelas Pagi-pagi semeja Gelasnya di samping kanan Guru membagikan susu Setiap hari minum susu Nah, kalau kita mampu setiap hari minum madu. Anak-anak kita. Minum habatus Sauda Minum madu. Wah itu menguntungkan para pedagang herbal. Ya tidak apa-apa diajak kerjasama. Tapi ini penting untuk generasi kita. Ya. Nah kalau anak-anak kita sehat. Cerdas. ya, ya. Jangan dikira loh anak-anak kita ini energinya itu sedikit yang dikeluarkan untuk menghafal Quran itu energinya besar sekali. Nah, kalau asupan nutrisinya kurang bisa membahayakan. Tingkat stresnya tinggi tapi asupan nutrisinya kurang. Ba'da Allah semuanya. Tetapi kita sebagai manusia ikhtiar. Ya. Ini penting kita memperhatikan kelangsungan anak-anak kita. Pikirkan jauh ke depan. Mereka adalah orang-orang yang akan melanjutkan dakwah ini. Fisik mereka perlu kuat, mental mereka pun kita latih supaya kuat dengan tempaan yang sifatnya syariah, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga makanan-makanannya Jangan digeranti, wah enggak zuhud itu ustad Kita kan didik anak-anak supaya zuhud Ya zuhud maknanya harus diluruskan Memang kalau zuhud itu identik dengan kemiskinan Orang kaya pun bisa zuhud Manakala hartanya infakkan. Ada apa-apa infakkan. Ada apa-apa infakkan. Hatinya seakan-akan tidak butuh kepada harta dunia. Itu namanya zuhud. Meskipun dia kaya raya. Ya. Abdullah ibn Mubarak. Rahimahullah. Ulama besar. Ya. Haji bersama teman-temannya. Haji. Semuanya uang perbekalan haji dikumpulkan oleh beliau. Pergi haji. Begitu pulang haji semua, beli oleh-oleh semua. Begitu sampai tiba di negerinya, uang itu dikembalikan lagi. Nah, ini. Jadi seluruh yang ikut haji dibiayai oleh Abdullah ibn Mubarak. Rahimahullah. Zuhud, kaya raya, ulama kaya raya. Ya. Tapi zuhud. Saya ingin menekankan bahwasanya kita banyak keterbatasan, kelemahan. Manakala keterbatasan, kelemahan ini tidak kita saling menutupi, ya. maka ini akan menjadi sumber kelemahan berikutnya. Karena itu kita perlu untuk taawun berlomba-lomba fashtabikul berlomba-lomba dalam kebaikan dalam rangka untuk mengantarkan anak-anak kita ke depan pintu gerbang yang lebih cerah lagi, lebih baik dari keadaan kita sekarang ini. Wallahu aalam ala bissawab. Bukatanya jawab ini. Pertanyaan yang kemarin saja masih banyak ini Saya dokumentasikan ini Banyak sekali Yang bisa saya sampaikan Mudah-mudahan bermanfaat Dan bisa Diambil hal-hal yang sekiranya memang baik Untuk bisa diterapkan Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala Memberikan Kekuatan kepada kita, memberikan sikap istiqamah kepada kita, sehingga kita senantiasa berada di jalan yang diridainya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhudu alla ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin, wallahu alam biswa.